Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah lah. Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallahu wahdahu wa la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله Wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ma'asyur muslimin Jamaah Salat Maghrib Rahimukumullah Secara ringkas Jadi singkat kata Al-Jannah Surga itu Adalah Darun Niam, kampung yang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, itu ringkasnya. Kampung yang menyenangkan, tidak ada satupun di sana yang menyusahkan. Semuanya isinya senang, bahagia, kenikmatan lezat itu yang disebut dengan aljannah atau yang kemudian sering kita artikan dengan surga segala sesuatu yang tidak kita sukai di dunia di surga tidak ada semua yang kita inginkan di dunia ada di sana bahkan Hal-hal yang sebelumnya dilarang untuk kita di dunia Padahal kita menginginkannya Di surga nanti akhirnya Diberikan Nah Khamer Sutra Emas Dan yang lain-lain Itu semua kan dilarang Untuk kita di dunia ini nah, Lebih spesifik lagi sutra dan emas itu untuk kaum laki-laki Tapi di surga nanti Allahu Azza wa Jal berikan itu semua tidak ada panas di sana. yang kemudian enggak ada sumuk Juga tidak ada dingin yang kemudian apa mengganggu tubuh. Itu namanya surga. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya al-Jannah. Nah. Tempat tinggal rumah di sanalah rumah yang paling sempurna. Tidak ada ceritanya genteng bocor. Tidak ada tinting retak, ya, karena semuanya serba senang dan nikmat, nah, kalau di dunia ingin membangun rumah harus mencari pasir ada yang kualitas istimewa, itu masih ruh ya, istimewa, ada yang kawisatu itu pasir pantai, yang di sana rumah dan istana yang dibangunkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beriman itu bahan dasarnya emas, perak, zamrud, ya, kemudian berlian, intan, subhanallah, sesuatu yang di dunia sekecil ini saja bisa orang paten-patenan kan itu. orang jangankan apa namanya uh, orang yang mempunyai intan misalkan segini atau misalkan apa namanya zamrud atau berlian, ini hidupnya nggak akan tenang. memang enak punya berlian sebesar ini. Kenapa? Akan jadi sasaran orang jahat. Nah, bayangkan di surga rumah itu terbuat dari berlian. Nah, lantainya, permadainya, semua serba sutra. Nah, itu untuk rumah dan tempat tinggal. Nah, makanan, kalau kita kan selalu berpikir sandang, pangan, papan. Papan tadi sudah. Makanan, apapun yang kita inginkan di sana ada. Tidak perlu menunggu musim. Pengin duren yo, tu musimnya kok Pengin manggis, kalau bukan musimnya, ya nggak mungkin kita dapat manggis di di di dunia ini. Tidak ada kenal musim di sana. Nah, fihi atau fiha mabtahil anfus di dalam surga itu semua yang diinginkan oleh penduduknya ada dan disiapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu inden kalau di Indonesia, di dunia kan ada inden ngantri dulu, pesen, poking. di sana tidak ada yang namanya surga itu, semua serba ada sesuai yang kita inginkan kualitas terbaik, tidak ada busuknya tidak ada kecutnya, tidak ada apa namanya yang harus dibuang, tidak ada apa namanya kogrosiran apa e, pilihan itu afkiran apa afkiran gak ada, semuanya yang terbaik itu dari sisi makanannya. Nah minumannya bukan cuma segelas dua gelas, minuman itu sudah lezat dalam bentuk sungai lagi. Allah sebutkan itu dalam Al Quran. Sungai susu, sungai madu, sungai kamer, nah, sungai yang airnya sangat menyegarkan sekali. Nah, kalau di dunia orang mau minum susu harus antri harus nabung di sana. Lihat sungai mengalir, isinya susu semua, dan tidak ada tulisan expired 2017, tidak ada kedaluarzannya. Sungai susu, mau ciduk kapan saja minum, dan tidak usah takut ada limbah di sana. Kalau di dunia, apa orang mau minum air sungai sudah sudah takut. Ini bersih, tapi di atasnya, kan itu mau kena limbah orang buang air, buang sampah. Laa hawlakul wajibillah. Itu surga, itu secara minumannya. Nah itu pangan Sandangnya, pakaiannya adalah pakaian yang terbaik Pakaiannya seperti apa? Pakaian yang tidak pernah kita lihat di dunia Saking indahnya Pakaian yang tidak pernah kita dengar bentuknya dan kualitas baiknya Karena surga itu kan Mala ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatera ala talbi'at Basar, tidak pernah dilihat mata secara langsung Tidak pernah dibengar oleh telinga Sesuai yang ada dalam, di dalamnya Bahkan tidak pernah terfikir dan terbayang oleh kita sama sekali Apa yang pernah kita pikirkan Surga lebih indah dan lebih baik Dari apa yang kita pikirkan nah, Itu secara pakaian Kehidupannya Kehidupannya adalah kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang Tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada benci Tidak ada dengki tidak ada persaingan, sikut-menyikut, saling menjatuhkan, tidak ada di sana. Nah. Wanita dan kesenangannya. Nah. kalau di dunia secara syariat sekaligus maksimal 4. Dan itu. Maksimal 4. Nah. Di sana puluhan, bidadari Allah persiapkan untuk orang yang beriman. Di dunia Ingin membahas satu lagi sudah perang cemburu. Di sana tidak ada cemburu. Nah, yang ada hanyalah bidadari-bidadari tersebut tambah istrinya kalau istrinya salehah dan mukminah, ya, nah, cintanya, kasih sayangnya untuk sang suami saja. Nah, istri-istrinya tidak berani melirik ke yang lain, menundukkan pandangan matanya. Nah, kalau di dunia, nah, banyak dan itu menjadi salah satu obsesi atau keinginan memuaskan nafsani dengan selalu berfikir dan ingin melakukan hubungan badani. Ada yang dengan cara halal, ada dengan cara yang haram. Naudzubillah. Nah, kalau di dunia, mohon maaf. Nah, ada istilah keperawanan itu hilang. Tapi kalau di surga, perawan terus statusnya. Istri-istri dan para bidadari Statusnya seperti itu Nah Yang laki-laki Diberi kekuatan Di dalam berhubungan badan Sampai 100 kali lipat Tidak perlu pakai obat kuat Nah Jadi setiap hari setiap waktu Itu kondisi Penduduk surga Setiap pekan sekali Tiap hari Jumat ada pasar Untuk mempertemukan mereka Bukan karena faktor jual beli bukan untuk mempertemukannya. Bukan karena sana diperlukan bahan makanan pokok, bukan. Itu adalah nikmat yang Allah berikan untuk mempertemukan penduduk surga. Pulang ke rumah, istrinya kaget loh, suamiku. Itu istri-istrinya kok tambah cakep. Kan itu. Apa bertambah setiap minggu sekali, setiap Jumat itu bertambah kesempurnaan fisiknya. Kaget. Suaminya juga juga kaget. Loh kamu juga. Jadi setiap pekan yang laki-laki bertambah sempurna fisiknya, yang istri dan bila para bidadari pun seperti itu bertambah sempurna fisiknya, kan itu itu semuanya kekal abadi selama lamanya. Nah kekal abadi selama lamanya. Nasehat muslimin rahimahumullah di dunia ini hanya untuk mendapatkan satu view sebuah pemandangan. Orang rela melakukan traveling Perjalanan jauh ya Ribuan kilometer Ke Dieng misalkan A Ada yang belum pernah ke Dieng? Touring misalkan Kalau Dieng mah terlalu dekat Pak Mujiran. Ini ke puncak Himalaya Misalkan Orang nabung sampai berapa Belas ribu dolar Berapa puluh ribu dolar Hanya untuk sampai ke puncak Himalaya Lihat gunung apa puncak Everest misalkan Sampai sana turun selesai Nah, cuma bisa ceritahw oh, bagus Everest, nah, indah sekali puncak. Cuma untuk mendapatkan keindahan itu, berburu pantai-pantai yang masih perawan katanya, gua-gua, terowongan, itu untuk mendapatkan, cuma untuk melihat sebuah keindahan duniawi. Untuk melihat sebuah keindahan duniawi, orang rela berkorban jauh, capek. Nah, dan mestinya kita semua yang pasti menginginkan keindahan, harus Berjuang dan berusaha untuk mendapatkan surga Surga Allah subhanahu wa ta'ala Di sana tidak ada utang utangan pak ah, Misalnya tidak ada usaha Tidak ada kerja Keringat aja tidak bau Keringat itu keluarnya misik minyak wangi Kalau kita di dunia kan orang keringat dihapus biar mandi Di sana keringat itu malah misik Wangi Tidak ada buang air kecil Tidak ada buang air besar Tidak ada dahak Tidak ada liur Tidak ada ingus subhanallah begitu Pak Dadar jadi surga ringkasnya seperti itu, kalau mau di apa, diperluas dan diperlebar lagi ada kitab-kitab para ulama yang secara khusus membahas tentang surga nah, itu katakanlah sebagai satu pengantar nah, ma'asyur muslimin, muslimin Nah, di dalam Al-Quran Il-Karim Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita semua untuk berlomba-lomba, bergegas berburu surga. Dalam firman-Nya salah satu dari sekian banyak firman, wasari'u ila magfirat mir rabbikum wa jannatin arbuha ka'ardhis samai wal ardh. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, bergegaslah kalian. Sari'u itu sari' sur'ah. Jadi berlomba, berpacu. Secepatnya Nah, tidak lambat tidak lamban tidak menunda tapi bergegaslah berlomba-lomba lah untuk mendapatkan magfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi luasnya seluas langit dan bumi nah kita pernah membahas ada satu pohon di surga itu yang bayangan pohonnya Luasnya itu Bisa ditempuh atau barulah dapat Ditempuh oleh Seseorang yang naik menggunakan kuda Dengan kecepatan tinggi Tidak pernah berhenti Selama 100 tahun namanya Itu baru satu pohon Jadi 100 tahun pak 500 tahun Tiang ya, bayi pun naik Apa namanya kuda ya. ya Kenceng gak pernah berhenti 100 tahun jadi kalau misalkan ya kita ambil rata-rata lah, Kecepatan kuda itu 60 km per jam 60 km per jam Berarti kalau Apa namanya Satu hari sudah berapa itu Mas Heru 60 x 24 jam Set Biasanya gitu Mas Heru oh, 1.46 memang cocok itu. 1.46 apa 60 x 24 1.46 Lebih 2.46 no. 1.460 kilometer. Kalau 10 hari saja sudah 14.000 kilometer. 100 hari terus, kau hitung sendirilah. Tapi terus jangan penasaran di, hitung di rumah. Yang penting luas intinya itu. Jadi surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kita sendiri tidak bisa kok mengukur luasnya langit dan bumi. Orang mengukur bumi saja banyak versi. Menurut ini sekian luasnya, menurut ini sekian luasnya. Enggak ada satupun yang sepakat luas kubit itu sebenarnya ukurannya berapa. Jangankan bumi, satu petak rumah kita saja kadang-kadang kita berbeda pendapat ini Jal janjani luasnya piro. Jare mbokku 350 itu, ini mungkin 360. Tapi tertulis di PPN 320. Cuma 300 saja kita sudah berbeda pendapat. Apalagi luasnya seluas bumi. Langit siapa yang tahu luasnya langit? Manusia enggak akan sampai dan tidak akan mampu menghitung berapa luasnya Langit Gambarannya saja sekarang Orang yang terakhir masuk surga Orang yang terakhir masuk surga Itu adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka Itu adalah keyakinan Dan akidah ahlu sundah Selama seorang hamba itu memiliki Tauhidullah ya azza azawajal Meninggal dunia tidak Berbuat syirik Dia bebas dan selamat dari kesyirikan Walaupun dia berbuat kesalahan sebesar apapun Asalkan bukan dosa syirik Allah azza wajalla akan memberikan ampunan. Ada yang Allah berikan ampunan langsung tanpa disiksa, tapi ada juga yang disiksa terlebih dahulu. Nah, orang ini yang paling terakhir disiksa di dalam neraka. Nah, gitu. Akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Nah, didekatkan dengan surga, kata orang tadi, "Ya Allah, izinkan aku untuk mencium bau surga." Setelah itu aku tidak minta apa-apa lagi. Cukup. Diberi kesempatan mencium bau surga. "Ya Allah, beri aku kesempatan tuh apa ngintip surga sekali aja lihat tok setelah itu nggak minta apa-apa nggak -apa. apa ya Allah cukup sudah diberi kesempatan ngintip surga melihat dalam surga minta lagi manusia itu nggak seperti itu dari sekarang sampai di surga begitu minta terus sudah dikasih juga kak puas puas ya Allah izinkan aku masuk surga sebentar keluar lagi nggak apa-apa kan gitu dimasukkan dalam surga sebentar hadis riwayat muslim dikeluarkan lagi kan ya Allah masukkan aku dalam surga dimasukkan ke dalam surga sudah sampai surga masih juga dia ya Allah apa masih ada tempat buat saya lu piye tuh ya tadi katanya cium bau surga dikasih ngintip aja lihat sebentar masuk sebentar ini mau masuk surga sudah dipersilakan masuk surga tanya ya Allah apa masih ada tempat buat saya Allah Subhanahu wa taala perintahkan tempatmu di surga seluas engkau memandang. Ini orang yang paling terakhir masuk surga, lah surga itu luasnya seluas apa? Seluasnya luasnya apa? Orang paling terakhir saja dapat bagiannya seluas dia memandang. Kan itu. Apalagi kalau memandangnya, tergantung kita memandangnya sak masjid ya, mangsak masjid tok kan gitu ya. Ini seluas mata memandang itu dalam arti yang tanpa batas. Kan itu. Nah tu, wah, wow, seluas mata memandang ni yang jurul keloeset itu berdua. Eh, besar. Nah, bukan itu, bukan seperti itu. Seluas mata memandang itu seluas betul-betul tanpa ada penghalang. Itu luasnya surga yang tidak bisa dihitung karena sangat luas. Nah, nah pembahasan kita malam hari ini sebenarnya adalah ingin apa? Membahas kenapa Rasulullah SAW sering sekali mengaitkan dan menghubungkan amal ibadah itu dengan surga. Dalam banyak hal, amal saleh dan ibadah itu dikaitkan dan dihubungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Naam. Mulai sejak beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul, ya, mendakwahkan Islam dan menyebarluaskannya. beliau keliling kan dari satu rumah ke rumah, gamillah semua didatangi suku-suku, tidak ada yang terlewatkan, apalagi keluarga dekatnya. Bukan cuma di dalam kota Mekah, tapi sampai di luar kota Mekah, bahkan sampai ke Taif yang jaraknya kurang lebih 80 km dari pusat kota Mekah, jalan kaki itu. Nah, ketika musim Haji tiba, orang-orang datang dari berbagai penjuru, mereka akan membuat kemah dan tenda. Nabi Muhammad SAW datang ke tiap-tiap kemah, ke tiap-tiap tenda, mengajak mereka untuk masuk Islam dan menjanjikan, Qulu la ilaha illallah tuflihu." ucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Masuklah ke dalam Islam, Allah akan berikan untuk kalian surga. Naam. Pada saat itu, orang yang mendengar kata al jannah, surga, itu langsung paham apa yang disebut dengan surga. Kalau kita, mohon maaf, perlu diberi kata pengantar tadi ke depan. Kan itu. Mohon maaf ya. Kan itu. Para sahabat Rasulullah SAW Kalau Nabi Muhammad SAW Mengatakan barang siapa Melakukan amalan seperti ini Dia akan mendapatkan surga Itu langsung faham Oh iya surga nah, ini Langsung faham yang disebut dengan surga itu apa Kenikmatan dan kelezatan di dalamnya Kalau kita mohon maaf sekali lagi Perlu diberi kata pengantar di depan tadi nah, Biar nyambung Coba kalau tidak dikasih kata pengantar tadi Kita mendengar surga Surga emang ya surga surga surga tapi dengan sedikit keterangan tadi kita kan ketika menyebut atau mendengar kata surga, wis iso bayangke, omae oh makanannya, minuman, minumannya sandangnya, kondisi kehidupannya. Nah, kemudian apa? istri dan bidadarinya, semua. Walaupun kita tidak akan mungkin bisa menemukan yang sesungguhnya karena apa? surga itu jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Nah, Nah, Nabi saw mengajak mereka masuk Islam dengan menawarkan surga. surga. Surga. Itu terus dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Contoh yang lain, Nabi Aminah saw menyatakan barang siapa yang mampu menjaga ma'bayn al-hiyihi wama'bayn asakhirih al-mulhul jannah. Barangsiapa yang mampu menjaga apa yang diantara dua dagunya, yaitu mulut, lisan. Dan apa yang ada di antara dua pahanya Mohon maaf kemaluan Siapa yang bisa menjaga lisan Menjaga kemaluannya Dari hal-hal yang haram Yang tidak diperbolehkan Allah Aku jaminkan untuknya surga nah, Surga lagi disebut oleh Nabi SAW Aljan al Kenapa? Salah satu hikmahnya kenapa Nabi SAW Perlu untuk menyebut Ganjarannya jannah surga Karena memang menjaga lisan itu susah Menjaga kemaluan pun sama. Sama susahnya. Seperti menjaga lisan. Nah. Karena apa? Dorongan untuk menyalahgunakan lisan. Dan dorongan untuk menyalahgunakan. Mohon maaf kemaluan. Itu kuat dorongannya. Na'udzubillah. Nasallahu wa sallam wa Apalagi kondisi di akhir zaman seperti ini. Dorongan itu kuat sekali. Nah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita seberat apapun dorongan itu, walaupun kita merasa sulit untuk mengendalikannya, tetap usaha Upayakan di atas jalan Allah, di atas keridloannya. Kenapa? Surga balasannya. Nah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contoh yang lain, menjamin mantarakal jidal awil mirah. Siapapun yang mampu menahan diri untuk kemudian tidak berdebat, apalagi debat kusir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin untuknya surga. Kenapa? Manusia kita pada dasarnya senang kok debat itu. Nah. Pada umumnya karakter manusia itu tidak mau kalah. Sekalipun kalah, yang penting mengadakan perlawanan terlebih dahulu. Kan itu. Nggak mau kok kemudian tidak ikut nyumbang suara. Itu wataknya manusia. Kan itu. Antara pro dan kontra, antara yang mendukung atau yang menolak. Si A bercerita, wah, anu kemarin tuh begini-gini. Oh. Yang satu nggak mau kalah kan gitu. Tapi jangan orang ono loh mas. Padahal yang dibicarakan masalah sepele kecil. Kadang-kadang yang sepele dan kita anggap kecil itu justru menjadi sumber masalah konflik debat itu. Dalam sesuatu seperti itu Nabi Muhammad ingatkan kita tinggalkan perdebatan, tinggalkan perdebatan. Sampai pun masalah agama tidak boleh diperdebatkan. Nah, misalkan kita bertemu dengan si A. Oke ya kan. Dia tanya, "Mas, Kok sampean pelihara jenggot?" "Lah, Kanjeng Nabi yang memerintahkan. Kanjeng Nabi juga mencontohkan." "Oh, tapi kan wis cocok, Mas, di zaman ini." Lho, syariatnya Rasulullah itu cocok untuk setiap zaman, setiap waktu. "Cari sapa, Mas? Orang seperti ini tinggal aja." nggak usah dilanjutkan, karena dari awal dia sudah tidak menunjukkan itikat baik. Tinggalkan orang seperti ini. Bukan malah, wah kesempatan nih, ngetes ilmu. Nah, Kemarin baru belajar dari tempat Ustaz Mohtar ini, saya imun dia kayaknya. Coba-coba balik ini mas, bukan seperti itu. Saya tidak mengajarkan seperti itu. Ngetes sih, sampai seberapa mampu kita menguasai materi yang sudah kita pelajari sudah kalau memang dari awal terlihat orang itu tidak beritikat baik inginnya debat apalagi cuma apa mem memuaskan emosinya dengan apa berjidal tinggalkan saja Nabi Muhammad akan Nabi Muhammad saw mengkabarkan dijamin masuk surga untuk orang yang mampu mengendalikan diri sehingga tidak terlibat dalam perdebatan nyunapun tanpa menikah sampun tradisian kalau nten pun di Tenggol Gawian okay. Assalamualaikum, selesai mas, mas, mas, ngapain tidak usah dilayani, orang suka debat, debat debat, debat, debat, apalagi ternyata itu bukan sekali dua kali sudah cukup dikenal oleh masyarakat mas, mas, mas, orangnya cernyanyelan, sudah tidak usah dilayani, menggawin lor mati aja seperti itu Bismillah, sudah Bismillah, jahidunatalu, salam wa'idha khatabahumul jahidunatalu, salam wa'idha khatabahumul jahidunatalu, salam wa'idha khatabahumul Nabi Alaihi Wasallam menyatakan Ana wa kafil atau kafilul yatim fil jannah Sudah berapa contohnya itu? Masa tiga, Mas Abdullah coba Sudah berapa contohnya ini? Lek, Lek Susanto Sekawan Empat berarti Empat sekawan maksudnya ya Gak ada kok lima sekawan empat sekawan kalau buat cerita lima sekawan salah itu kalau cara bahasa Jawanya lima kok sekawan tiga sekawan enam sekawan yang benar empat sekawan yang pertama tadi kan ajakan masuk Islam dari la Lahir Allah masuk kerugian kedua menjaga antara pokoknya mulut lisan dan kemar tuan yang ketiga mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan yang keempat ini tadi, Nabi Muhammad SAW menyatakan, saya dan mereka yang mau menanggung anak-anak yatim, tempatnya di surga bersama. Nabi Muhammad SAW tadi kan judulnya, kenapa Nabi Muhammad mengaitkan dan menghubungkan sekian banyak amal ibadah dengan surga. Ini contohnya yang keempat, bukti. Bahwa Nabi Muhammad SAW seringkali mengaitkan dan menghubungkan amal ibadah itu dengan surga Nabi mengatakan, saya dan mereka yang mau menanggung, merawat, memperhatikan anak-anak yatim Di surga bersama Kenapa? Karena memperhatikan anak yatim itu tidak semua orang mampu melakukannya Jangankan anak yatim, anaknya orang Anak edewira kopeng Jangankan anaknya orang lain, anak yatim lagi lah anaknya sendiri saja mungkin kurang perhatian. Nah, jangan kan anak yatim, maksudnya anak yatim itu maksudnya kan orang lain ya. Kalau anaknya sendiri gak mungkin yatim, mau dia masih hidup kok. Yang namanya anak yatim jelas anaknya oh orang. Lah anaknya sendiri saja nggak kopen, nggak diperhatikan, dia tidak sayang, apalagi anak yatim. Karena ini bukan satu hal yang ringan. Artinya tidak semua orang bisa melakukannya. Kecuali mereka yang Allah beri rahmat Allah azza wajal, memang berat loh menanggung anak yatim itu. Nah, apalagi anak yatimnya miskin. Kalau anak yatimnya anak orang kaya, biasanya rebutan. Aku he, saya ngurusi. Kenapa? Menurut aku he, kenapa? Warisannya itu loh. Rumah, tanah, tabungan, percaya orang aku he, Pak e. Kan Karena kan. itu. Pas sudah besar, kile biar uang tua mu meninggal, meninggal geng-geng menggo ngopain kue, best entek separuh, entek separuh. So, padahal yang dimaksud dengan menanggung anak yatim ya dari hartanya dia, nah, dari hartanya dia. Sekali menggunakan harta anak yatim harus bil ma'rif dengan cara yang baik, maka harus dipegang oleh orang yang jujur, yang adil, yang dipercaya, karena begitu beratnya dan susahnya menanggung serta memperhatikan anak-anak yatim Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan saya dan mereka yang mau menanggung anak-anak yatim di surga bersama nah, kita saja barangkali tetangga kanan kiri muka belakang belum tentu kita tahu data yang sebenarnya anak yatim di sekitar kita, sekitar kita itu siapa-siapa saja dan itu, makanya perlu setelah masuk kita ke ranah orang-orang tua dan jomblo, kita masuk ke ranah anak-anak, ya timpengin masuk surga bareng Rasulullah nggak? Oh ya pengen dong, kami itu. Selama ini kan alhamdulillah dengan taufik dan kemudahan dari Allah itu semuanya kemudahan dari Allah. Selama ini yang bisa kita lakukan adalah memperhatikan orang-orang jomblo di sekitar kita, maksud saya di sekitar londah dan sekitarnya, di tempat kita ngaji. Tapi tidak menutup kemungkinan asalkan ada Semangat kuat dari kita untuk bisa Bersama dengan Rasulullah di surga Karena surga itu kan bertingkat-tingkat Surga itu bertingkat-tingkat Yang kita inginkan berada di tingkatan Bersama Rasulullah Salah satu caranya Memperhatikan dan memberikan cash Buat anak-anak Ya yatim Insya Allah kita tetapkan sebagai program Di iznillah Surga nah. Contoh yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelima ya. Berapa mas Abdullah. Nah, Abdullah Mas'ud. Bukan Abdullah Marwanto. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Sebelum dituntut sama Mas Abdullah ini. Selama ini kan saya manggilnya Abdullah Marwanto. Kemarin beliau mau nuntut saya. Jinjing tuntut jenengan Ustaz. Lah Mas Abdullah? Nama saya itu Abdul Mas'ud bukan Abdul Marwan. Oh enjeh saya bertaubat kepada Allah. Lah mau dituntut di mana? Di pengadilan negeri apa tinggi? Negeri dan tinggi gitu. Anas Abdullah, aja to, Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ya, menyampaikan dan menghabarkan untuk hamba-hambanya yang diuji dengan kebutaan penglihatannya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia tidak bisa melihat dunia. Nah Allah Wazaujan menyatakan dalam firman-Nya Fasobaroh lalu dia mau bersabar Awat tuhu min humal jannah akan aku ganti untuknya Surga Luar biasa Jadi mereka yang Buta Dalam satu sisi Sebenarnya mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu SWT Nah Kedua matanya dia ambil tidak bisa melihat ya. Cukup dengan modal sabar Menerima dan rival Tidak bisa melihat Sampai meninggal dunia Sabar Dijamin masuk surga Dan gitu Kenapa? Memang berat orang kehilangan penglihatan. Jangankan wabah itu kehilangan penglihatan total. Macam-macam kita yang minus-minus seperti ini, kadang-kadang udah -kadang, susah. Kalau nggak pakai kacamata sudah, hmm, kacamata pecah, kacamata lupa, di mana meletakkannya? Karena itu melihat kalau malam juga agak-agak blureng begini. Nah, apalagi untuk mereka yang kemudian diuji Allah SWT dengan kebutaan, penglihatannya apa total gagal tidak bisa dimanfaatkan. Nah, tapi kalau dia mau bersabar, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuknya apa? Surga. Nah. Dan masih banyak sebenarnya bukti-bukti lain. Nah. Pada salah satu malam perang Khandaq Perang Khandaq. Itu suasana sangat dingin sekali. Suasana sangat dingin sekali. Jadi kita bayangkan ini pasukan kaum Muslimin apa, membuat formasi memanjang ya. di balik gundukan-gundukan tanah itu dan batu serta bukit mengawasi jangan sampai ada pasukan musyrik orang kafir yang waktu itu jumlahnya 10 ribu prajurit mengepung kota Madinah jangan sampai melewati parit yang sudah dibuat kemudian masuk di tengah barisan kaum muslimin diawasi terus ada yang mau melompat ada yang mau masuk panah lempar dengan tombak. Sekian lama dikepung kota Madinah Sampai malam itu suasana sangat dingin sekali Nabi Muhammad SAW Kumpulkan sahabat-sahabatnya yang terpercaya Nabi Alaihi Wasallam Menawarkan untuk mereka Siapa yang berani diantara kalian dan mau Menyusup sampai di inti Pasukan musuh Maka dia akan menjadi temanku di surga Loh, Surga lagi disebut Hah? Wah nyowo Nyowo Ini suasananya perang kalau suasana damai mah gampang-gampang aja Suasana tenang gitu Genjatan senjata semua orang bisa Tapi ini suasana perang mencekam lagi Malam hari Nah Konsekuensi dari tugas itu apa? Harus menyusup, itu suasana Dingin Dinginnya menusuk sampai tulang Kota Madinah kalau sudah dingin, dinginnya luar biasa Begitu Pak Mujiran ya Dingin banget kan? Dingin banget. Jawaban saya dulu waktu wajib dinginnya Luar biasa Konsekuensi untuk melaksanakan tugas itu apa? Melawan dingin, gelap, itu kan butuh mental yang besar itu. Nyawa, nyawa juga ya, taruhan nyawa. Itu yang harus dilakukan kan, lompati, lewati parit itu, naik, lalu masuk di barisan musuh. Suasana perang di mana mana lengkap dengan pos penjaga. Yang jaga bukan sambil ngantuk gini, sambil main. HP kalau zaman sekarang kan gitu, pos security, pos keamanan, pos provos, nah, itu eh, suh, bukan penjagaan lagi namanya sekarang. situasi perang Nah, dengar suara, anak, cari apa itu? Wah, ternyata cuma batu jatuh dari gunung atau ranting patah. Saking awasnya, ada sedikit bayangan makelbat dicari. Malah tikus atau kelinci. Kan itu itu suasana perang. Ini bayangkan ini caranya gimana ini? Kalau misalkan di Indonesia masih memungkinkan Yusuf dari sini ke Wonosari melewati hutan Imogiri. Orang mungkin konrangkan insyaallah. Pengen geseng delem yo Atau misalkan kita yang delendah lewat hutan-hutan lewat belakang kuburan sampai itu bisa mengepung. Tapi bayangkan kondisi Madinah waktu itu kan padang terbuka begini. Jadi orang kelihatan Ya, kan Kalau pohon-pohon Di kota tengah bangunan Orang bisa seret nah, Kayak film-film itu kan nah. Cuman ini kondisinya Madinah Mekah yang terbuka itu Perintahnya sampai di tengah Pasukan lagi Untuk melihat situasi terakhir Kondisi terkini Pasukan musyrikin orang-orang kafir itu bagaimana Itu pun dengan perintah Tidak boleh melakukan aksi Yang membuat orang lain tahu Nabi Muhammad tawarkan siapa yang mau Nanti dia menjadi temanku Di surga Biasanya kan para sahabat itu kan berlomba-lomba Saya, saya, saya, saya Tapi malam itu karena merasa Memang tugasnya berat Semuanya tunduk Nah, Semuanya tunduk Biasanya kan rebutan ya kalau surga itu Ini enggak malam itu tunduk Diulang sama kanjeng Nabi sampai tiga kali Siapa yang mau Jaminannya luar biasa loh Menjadi temannya Rasulullah di surga tapi tetap tidak ada yang angkat-angkat Tidak -angkat. ada yang menyatakan saguh Sanggup atau siap Ini pelajaran penting dari para sahabat Rasulullah S.A.W Bahawa amanah dan tanggung jawab Itu berat Mohon jangan numpang nama nah. Mohon jangan numpang nama Dalam struktur kepengurusan Dalam struktur ketakmiran Dalam struktur apa saja kalian. Ketua apa Ketuanya Fulan Bapak ini Tapi orang tahu ngetok sholat berjamaah Meng numpang nama Mohon maaf Ini sekretaris, bendara, pembantu Ini ini Jumlah pengurusnya di papan itu Sampai 30-40 yang sholat jamaah menglimo Kemana ini namanya Numpang nama Harusnya kan memahami Tanggung jawab dari nama itu dicantumkan, nama itu dipilih itu seperti apa. Contoh para sahabat, kalau memang tidak mampu, ya sudah. Jangan memaksakan diri. kan itu. Atau misalkan, oh, jenengku koral dilebok keyo. Ngapainya? Gek-geek. Gek-geek, memang. Kok merasa sakit hati, merasa ditinggalkan, merasa dipinggirkan ketika namanya tidak dimasukkan atau tidak dicantumkan. Bersyukur, Alhamdulillah. Nggak tanggung jawab dan amanah itu sudah dipegang dan dilaksanakan oleh orang lain. Jangan numpang nama lah. Jangan numpang nama. Tapi kalau memang sudah dipilih, jangan menghindar. Enggo alasane wah saya enggak mampu, Ustaz. Saya mundur saja loh. Saya pilih jenengan, C. Tapi saya enggak mampu. Nabi para sahabat kan gitu kalau enggak mampu mundur aja Loh sahabat kalau ditunjuk, nggih. Malam itu Nabi Muhammad mengatakan, "Kum ya Zaidah." Berdiri oleh Huzaifah Tugas ini kamu yang melaksanakan Samina wa ta'na Akhirnya sahabat Huzaifah ibnu Laman yang ditunjuk Dan melaksanakan tanggung jawab itu dengan uh, Tugas itu dengan penuh tanggung jawab Terpercaya, amanah Berangkat, didoakan oleh Nabi Muhammad SAW Yang lain merasa dingin Sahabat Huzaifah hangat rasanya Ini kan Mu'jizat Untuk Nabi Muhammad, karamah untuk sahabat hangat badannya artinya biasa normal suhu tubuh dan suhu sekitar itu normal yang lain teman dekatnya mungkin jarak berapa senti sudah beda suhunya ini karomah yang Allah berikan untuk sahabat kenapa ketundukan dan ketaatnya ketaatannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan jelas berbeda konsentrasi orang dalam bertugas antara wong kademen kon mikir dan sambil kademen gini mas ngobrol yuk waduh ini ngobrol Apalagi yang dibahas dan dibicarakan itu apa? Masalah yang sangat bang, penting fokusnya hilang. Tapi kalau orang suhu tubuhnya normal enak berangkat. Nah, sukses itu masuk sampai di inti pasukan. Nah, maka di beberapa referensi Barat, referensi spionasi dan intelijen Barat, nah, nama Husein Fahim Nuryaman itu masuk sebagai seorang intelijen spion yang paling tangguh. Kenapa? Masuk menyusup Tanpa harus berubah identitas Tanpa harus menyamar Seperti layaknya prajurit musuh Karakter muslimnya tetap Nah berhasil masuk Ternyata waktu itu Sedang kumpul Dipimpin langsung oleh panglima tertingginya Yang waktu itu belum masuk Islam yaitu Abu Sufyan Radiyallahu ta'ala Belum masuk Islam nah, Api unggun dibuat Kata Hudzaifah, Radiyallahu anhu Saya Sebenarnya punya kesempatan untuk melepaskan anak panah tepat Abu Zuhrian. Kalau mau mati ya Abu Zuhrian malam itu. Namun karena pesan dari Rasulullah SAW, akhirnya diurungkan niatnya. Kumpul semua malam gelap. Kata Abu Zuhrian, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Maka harus dipastikan tidak ada penyusup di antara kita. Masing-masing memastikan kanan kirinya siapa. Uthayfa cerdas. Sebelum ditanya tanya duluan. Ketika Abu Sufyan mengatakan, "Cek dulu kanan kirinya siapa saja." Langsung Hudzaifah terdas pegang tangan samping kanannya, "Kamu siapa namanya?" Kan itu. "Fulan bin Fulan." Ya, teman. "Kamu siapa namanya?" "Fulan bin siapa, Kang?" "Teman." Tampung, enggak mungkin mereka nanya balik. Karena sudah salah kalah. kalah apa? Kalah set kalau bahasanya Mas Marno itu. Ya, Mas Marno ya. Bus kalah mental dulu, nanya duluan kok. <tuh>, ada deh. Skala mental cer itu, jadi tepat itu cerdas. Periksa kanan kirinya langsung pegang. Siapa namanya? Bin dari suku ya teman tenang. Yang ini juga oh ya yes, skonco berarti. Baru kemudian Abu Syufian mengumumkan bahwasanya pengepungan ditutup, kita pulang semuanya ke suku dan kabilah masing-masing. Setelah itu Hudaybah pulang, Robilau anhu menyampaikan laporan. Kemudian Nabi Muhammad memberikan selendangnya untuk selimut sampai kemudian tidur kesiangan. Nabi Muhammad sendiri memangkan, eh, tukang tidur, bu, bangun, wes tangi, turu, kan, bahasa kita kan, tidur saja, bangun. Dan kalau sesekali kesiangan boleh. Kan itu, itu bukan maksudnya boleh. Kesiangan loh, bukan, uh, bukan menyiangkan diri, kan? Kesiangan itu kan tidak se. Sengaja. Kalau kesiangan setiap hari beribun, kebangetan, doublek ya, kan itu. Kalau kesiangan sekali boleh, seperti yang dirasakan Mustafa Ibn Nuhriyul Allahwan. Ini contoh berikutnya. Betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengaitkan atau menghubungkan amal ibadah itu dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Teres, kurang berapa menit? Unduh. Oh, kurang berapa minit? Jam tujuh. Tindentan, Pak. Biar gak ketinggalan azannya sama yang lain, harus bergegas dalam kebaikan. Perempuan Masres. Berapa menit lagi? Apa udah cukup sebenarnya? Wah jangan gitu. Ah, 5 menit. Nah. Ihwa di bilah masyarul muslimin rahimakumullah. Surga-surga surga itu maksudnya apa? Artinya siapapun dari kita Siapapun kita yang menemukan kesulitan, kesusahan, cobaan, ujian di dunia ini, baik terkait dengan usaha dunia kita maupun usaha akhirat kita, nah itu pasti kan, yang namanya kesulitan itu ada, susah itu pasti, nggak mungkin orang kok hidupnya tidak susah. Hanya saja kadang-kadang kita merasa cuma kita yang susah, orang lain orang oh itu senang seneng, -seneng. ustadz mokhtar yang guyuh-guyuh, oh, orang no, masalah, oh eh? nggak masalah. Semua orang punya masalah, kan itu uang suge, banyak duitnya juga punya masalah. Orang miskin juga ada masalah. Orang yang belum menikah juga ada masalah. Yang sudah menikah juga punya masalah. Yang punya pekerjaan punya masalah. Yang kemunya pekerjaan. Semua orang itu punya masalah. Jangan pikiran jenengan, jangan jenengan kira saya itu nggak punya masalah. Punya masalah. Salah satu masalahnya ya mikirkan biar tali ini libur itu masalah itu. Kadang-kadang kalau libur tali itu udah mumeti, koyokrei. Tapi bagaimana lagi? eh panggilan tugas ya kan baraklawigum nah semua kesulitan apapun kesulitan itu akan terasa ringan akan terasa ringan dan mudah kita lewati kalau kita ingat surga Allah Subhanahu wa taala apapun kesulitannya sabar ini balasannya surga nek sabar kan itu balasannya surga ada masalah begini sabar Orang yang bersabar itu surga. Adalah sabar. Surga mas diiling-iling surga itu. Nah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menjelaskan. Yukta yawmal qiyamati bi asyad dinasi buksan. Nah. Min ahli dunia. Awkamakolan Nabi Muhammad SAW. Pada hari kiamat nanti Orang yang paling susah Dan paling menderita hidupnya di dunia Tapi dia beriman Kepada Allah Itu dihadirkan pada hari kiamat Ini orangnya paling sengsara mas Kalau jenengan merasa sengsara Ini lebih sengsara dari jenengan Ini masalahnya paling kan gitu. Tapi saya sengsara sekali ustaz Ini dua kali Tapi saya menderita dari kecil Ini sebelum dari kecil sudah menderita kami. Ini sampai tua saya susah, ini sampai meninggalnya susah. Jadi sudah paling nomor nomor apa? Terakhir apa nomor atas? Nomor apa? Paling keprek. Wah, wow, bahasane Mas Afili. Pokoknya paling paling parah menderita dan sengsaranya. Kan itu. Ya yes, pokoknya begini, begini susah, sakit-sakitan, enggak punya sanak saudara, gubuknya reot misalkan ya. Enggak punya apa namanya pekerjaan macam-macam tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbaghu fil jannati sabghah. Kalau harfiah terjemahnya dicelupkan ke dalam surga sekali celupan tarik kembali. Satu kali celupan loh Nah, artinya dimasukkan ke dalam surga sebentar terus dikeluarkan. Lalu dia ditanya orang ini Halmar Rabika Shidatun Khat, Halmar Rabika Bu Sunkat. Dia ditanya, kamu pernah merasa susah? Tidak pernah. Kamu pernah merasa menderita dan sengsara? Tidak pernah. Jadi semua penderitaan dia di dunia itu baru sekali celup di surga hilang. So, bukan lupa loh, hilang. Tidak terasa sama sekali. Tidak. Pernah susah? Tidak pernah. Tidak pernah susah leh. Padahal baru sekali lah. Kalau dimasukkan dalam surga selama-lamanya ya opo kayak gitu ya. Bagaimana? Sebaliknya juga dalam hadis yang sama, Nabi mengatakan orang yang paling mewah hidupnya paling senang hidupnya di dunia tapi dia kafir. Nah, dia kafir, musyrik. Itu dimasukkan ke neraka, sekali celup, diteluarkan. Pernah hidup senang. Kayak nah, gitu. Pernah merasakan bahagia? Enggak pernah lah dia 60 tahun hidup di dunia semua punya mobil mewah, rumah mewah, sawah, ladang, tambak, tambang, kan itu ya semua dia punya sudah dia makan minum punya istri kawin cerai kawin cerai kawin cerai jabatan semua dia punya prestis kengsi ah. apa namanya semua dia punya dicelup ke dalam neraka sekali lalu ditanya pernah merasa bahagia tidak pernah merasakan senang sekali tidak pernah hilang itu semua. tapi yang jadi pembahasan kita yang surganya, ya. jangan yang nerakanya. nggak bohong kok. surganya yang kita bahas malam hari ini. artinya penderitaan apapun yang penjeringan rasakan sekarang, apapun itu pokoknya. kalau mau dirinci banyak. karena misalkan satu orang sepuluh kita udah berapa orang ini? saya yakin masalahnya berbeda-beda, kan itu. jangan pernah berpikir cuma penjeringan tok yang punya masalah, semua punya masalah. Kalau kita berpikir seperti itu lebih ringan Insya Allah dalam menjalaninya Apalagi kalau kita arahkan ke sikap Sabar, riba Dengan semua ketentuan Allah Kemudian ikhtiar, doa, pasrah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu semua nanti Pada saatnya di dalam surga Ya kan Seakan-akan kita tidak pernah mengalami kesuh Saham Seperti hadis yang telah kita dengarkan tadi Wallahu alam isa Pas Sesuai dikit dipaskeh di sesuai request dari mas subhanallahu wa bihamdih asyhadu an la ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh pas transfer di online eh komandan tinggal lur pi Mas Marno sehat mare di Makassar itu kebuusan sama